Assalamu'alaikum, Sudalun. Berita Malam Medisi hari ini, Sabtu 6 Januari 2018, dibacakan Ardiansyah. Perusahaan sawit diminta perbaiki jembatan handle di Singkil yang rusak parah. Bocah-bocor jantung asal Mekik butuh uluran tangan. Preman kampung ditangkap saat duel dengan korban. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di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 Dalun perusahaan perkebunan kelapa sawit diminta memperbaiki jembatan handle di Desa Rimo, Gunung Meria, Aceh Singkil yang rusak parah. Sebab jembatan satu-satunya penghubung tiga kecamatan itu setiap hari dilintasi mobil berbobot berat, pengangkutan dan buah segar kelapa sawit, dan CPU milik perusahaan. Beberapa pihak menilai jembatan rangka baja dengan panjang 150 meter itu lantainya cepat rusak akibat dilintasi mobil yang muatannya melebihi kapasitas. Sehingga sangat wajar jika perusahaan ikut andil dalam melakukan perbaikan Karena aktivitas perusahaan juga akan terganggu bila jembatan ambruk Ada empat perusahaan yang menyatakan bersedia membantu melakukan perbaikan jembatan yang membentang di sungai Lai Cunendang ini Masing-masing PT Perkebunan Lembah Bakti, Nafas Indu, Runding Putra Persada, dan PT Ensem Lestari. Perusahaan tersebut telah dipanggil dalam rapat terbatas dengan Bupati Singkil Dul Musrid membahas persoalan rusaknya jembatan Hendel Jumat kemarin. Bahkan usai rapat langsung dilakukan peninjauan bersama untuk mengetahui pasti kondisi jembatan. Dul Musrid meminta perbaikan dilakukan secepatnya. Mengingat keberadaan jembatan sangat vital sebab merupakan penghubung satu-satunya antar Kecamatan Gunung Meriah, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Udarlun Tari Ravanya Widi, bocah 9 tahun, Anak pasangan Juhardi dan Dewi Purnama warga desa Blangbladeh, Mekik, Aceh Selatan, Mengalami bocor jantung. Bocah tersebut sangat membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk biaya pengobatan. Koordinator Lembaga Kemanusiaan Aceh Selatan Muksin Putra mengatakan, Tari merupakan anak dari keluarga kurang mampu. Bocah ini sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan untuk mengobati penyakit bocor jantung yang dialaminya. Muksin mengatakan sebelumnya bocah malang ini menjalani pengobatan di rumah sakit umum Yulidin Awai Tapatuan. Korban kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan medis di rumah sakit, dokter menyarankan pasien dirujuk ke Jakarta untuk penanganan intensif. Namun untuk pengobatan tari ke Jakarta membutuhkan biaya yang besar, sementara kedua orang tuanya tidak memiliki biaya. Sementara kondisi bocah itu cukup memprihatinkan akibat penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan karena itu mereka sangat berharap uluran tangan para dermawan. Darulun Polsek Medan Sunggal, Kota Medan mengamankan seorang preman kampung ketika sedang berkelahi di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sabtu pagi. Pelaku di Tenggarai sering melakukan pemerasan di daerah itu. Tersangka bernama Hendrik, 35 tahun, warga Jalan Kompos Sunggal dari Serdang, diringkus polisi ketika sedang berkelahi dengan korban Adi, 34 tahun. Pertikaian bermula dari pemerasan yang dilakukan Hendrik kepada korban. Kapol Saik Medan Sunggal, Kompol Wira Prayatna mengatakan pelaku memaksa Adi menyerahkan uang Rp50.000. Oleh korban, pelaku hanya diberi uang Rp10.000. Hal ini menyebabkan pelaku marah sehingga langsung menantang korban berkelahi. Tantangan yang diajukan pelaku ternyata tidak membuat korban takut. Tak ayal keduanya terlibat baku hantam di tengah jalan raya. Warga yang melihat keributan langsung melerai dan melaporkannya ke polisi. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan Hendrik. Dalam kasus ini Hendrik telah dijadikan tersangka. Derlun Satuan Reskrim Polres Respidi menangani dua kasus korupsi pada tahun 2017. Salah satu kasus besar yang ditangani yakni kasus proyek pembangunan masjid Tengku di Merhum, Gampung, Kandang, Kecamatan Sakti dengan anggaran Rp1,7 miliar rupiah pada 2013. Kerugian negara yang ditimbulkan adalah Rp737 juta. Rupiah. Kasat Reskrim Polres Respidi AKP Mahliadi mengatakan dalam kasus korupsi proyek masjid Tengku di Merhum Ada dua tersangka yakni panitia masjid bernama Syahrul Kiram 30 tahun dan Idris ST selaku pengawas PT Chakra Buana Total Mandiri Konsultan. Berkas keduanya telah dibuat secara terpisah. Ia mengatakan sesuai anggaran korupsi yang diplotkan di Polres PD bahwa satu target kasus korupsi pada tahun 2017. Namun Reskrim Polres Pdi berhasil mengungkap dua kasus di tahun tersebut. Menurutnya untuk tahun 2018 mudah-mudahan kasus korupsi akan dibidik dari lingkaran SKP -KPD. AKP Mahliadi menambahkan untuk kasus kriminalitas DPD tahun 2017 meningkat 725 kasus dibandingkan 2016 berjumlah 669 kasus. Dari jumlah itu kasus narkoba tertinggi berjumlah 144. Kasus pencabulan pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan 33 kasus dibandingkan 2016, 28 kasus. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Menurut sesuai tahapan penyelenggaraan Pilkada Pidjaya 2018 dijadwalkan mulai Senin lusa Komisi Independen Pemilihan setempat mulai menerima pendaftaran calon bupati dan wakil bupati periode 2018-2023. Ketua KPPJ H. Husman SH menyebutkan bahwa pendaftaran pasangan calon tersedia waktu selama 3 hari yakni 8 hingga 10 Januari 2018. Kemudian uji baca Al-Quran yang dijadwalkan Kamis 11 Januari bertempat di Masjid Tengku Sipante Gelima. Selanjutnya jadwal pemeriksaan kesehatan 13 hingga 14 Januari 2018. Sebagaimana hasil kesepakatan antara Kib dan Paslon? Pada hari pertama jadwal pendaftaran dibuka untuk Yusuf Grikroh dan H. Ayub Abbas bersama pasangan masing-masing. Pada hari kedua jadwal pendaftaran untuk Tengku Muhyibudin. Kemudian pada hari terakhir dijadwalkan untuk insinyur Hayu Sri Yusuf dan pasangannya. Sekretaris Kipijai Ruslan menambahkan, kini pihaknya sedang menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan paslon yang akan mendaftar. Dalun Polda Sumut memprioritaskan penangkalan kejahatan politik uang dan kampanye hitam dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2018 yang dilakukan serentak di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Dua kejahatan ini dinilai berpotensi memecah persatuan masyarakat Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau mengatakan praktik politik uang dan kampanye hitam masih sangat rentan Mirisnya masyarakat yang bukan bagian dari pendukung salah satu calon Biasanya ikut-ikutan menyebarkan video negatif salah satu paslon melalui medsos tanpa memikirkan dampaknya Hal seperti ini diakui Paulus perlu diwaspadai karena sangat berpotensi menimbulkan kericuhan Masyarakat diminta tidak latah ikut-ikutan menyebarkan video-video negatif. Polisi juga akan tetap mengawasi pengolahan daftar penduduk potensial pemilih-pemilu dan daftar pemilih tetap. Sementara itu operasi mantap Raja Toba 2018 untuk pengamanan Pilkada Sumut melibatkan 14.794 personil Polri dan TNI. Jumlah ini belum ditambah aparatur lainnya. Untuk tahapan penyelenggaraan Pilkada Sumut dimulai pada 8 Januari. Masa kampanye berlangsung 15 Februari hingga 23 Juni. Pemungutan suara dilakukan 27 Juni. Sudah anggota DPR KPID Hajah Jud Mutia mengatakan puluhan tahun ruas jalan di Lima Gampung di Kecamatan Indrajaya, luput perhatian PMK PD, terkesan jalan kabupaten itu dibiarkan rusak. Jud Mutia mengatakan jalan rusak tersebut panjangnya 5 km yang melintasi Lima Gampung yakni Benasa Baru, Tengoh Blang, Menasah Masjid, dan Menasah Tijim. Ruas jalan dipenuhi lubang dan tidak dilapisi aspal. Menurutnya berdasarkan pengakuan tokoh masyarakat Dr. sulaiman MPD bahwa kerusakan luas jalan kabupaten telah terjadi sejak 2012. Namun hingga kini belum ada perhatian dari Pemkap. Kondisi ini membuat pengendara untuk rawan kecelakaan. Cun Mutia menyebutkan jalan kabupaten itu sebagai sarana bagi masyarakat untuk menjual hasil bumi ke Sigli dan Kota Bakti. Jalur tersebut juga menjadi lintasan mahasiswa uniga ke Glegapui. Ia mendesak PMK PD memprioritaskan perbaikan jalan rusak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Sabtu 6 Januari 2018. Berita pagi, Serambi FM bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.